doa dulu. Oh iya ya. Lu doa. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ke sini kok. Mm. Ke sini klik. Kok ada. Mm. Sini pasti. Ah, hmm. kok enggak ada. Sini pasti ada. Cari buku PR ya. Hmm? Iya, umah bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Nusa yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak. <laughs> Tuhan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Oh, Tapi kalau udah nasihatin kita, hmm, kita PR. ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerwewet. Bersambungan. Bersambungan berangkat dulu ya Uma. Rara juga Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Udah Uma Uma itu sigap banget Uma gak akan ngebiarin kita pergi Tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap Apalagi tinggalan bekal makanan Wah Udah pasti disusulin sama Uma Beres Tinggal di dalam Kalau kita udah berangkat sekolah Uma bilang Itu saat meet time nya Uma Meet time apaan sih Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya, Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. gitu Kalau lagi nggak ada Umar, kita bisa nonton TV sepuasnya. <laughs> Apalagi Rara, makan terus. <laughs> Hah? Mana, mana? Mana? Mana? beresin, beresin. Ra! Cepet! Beresin, Ra! Beresin! Uh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Hmm. Bukannya tadi tante sama Umah, Umahnya mana? Hmm, begini nih, um, hmm? Nusa, Rara -ra sini deh sebentar, tante mau ngomong nih. Ya. Kenapa tante? Jadi betul tadi tante sama Umah ke rumah sakit, mm -mm. lalu Umah ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Umah sakit. Seolah-olah uh, Umah tra umah itu kayak alarm iya astagfirullah orang pertama yang selalu berdaring untuk ngebangunin kita biar nggak telat nusa sama rara Paling suka sarapan sama roti telur, hmm, enak banget. Enak. Hmm. Kayaknya nggak ada roti telur saya enak buatan Uma. <laughs> gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Susah banget. Gituin aja ajarin Nusa ya. Eh, eh, maaf Nusa kenapa? Aduh. Aduh Nusa maaf ya. Enggak, enggak Tante. Enggak jadi. Ini Tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya, iya enggak apa-apa Tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi hmm? ini ya? Kemarin kan harus Tante ya? Dewi... Rara mau dibacain cerita sebelum tidur, boleh ya? Oh, Rara sayang, tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin hmm. PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Hmm. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Rara iya iya sayang, tante ya. tahu kok. Ah, gini deh, gimana kalau Besok, besok nih, Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa. Ya, Uma. <gulis> Apalagi kalau udah ngadepin rengikannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. <tuh> itu Bang kalau udah malam abah juga selalu ngingetin nusa harus bisa jagain Uma dan rara kalau abah lagi jauh di sana anak laki harus menjadi pelindung keluarganya gitu kata abah tar rara malah nggak bisa tidur nusa awalnya sih nggak pede tapi kata abah nusa pasti bisa ceritanya pada suatu hari orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit wah hehehe <tuh. tuh>. deh <tuh>. gimana udah tidur Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil baca indelingen untuk Rara sebelum tidur. <tik> hmm. Hmm. Nusa baru ngerti. Kalau jadi rumah itu gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Eh, Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Huh, Hah, sedikit pun Uma nggak pernah ngeluh. Sah. Assalamualaikum Alhamdulillah. Nusa nggak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Aba, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surga Nya Allah. Nusa! Nusa, bangun sayang! Atuh, ini pasti belum bangun kan? Aduh, En no. dan is het huh? een beetje een Loh? Ini kok een ada? een Aduh! een beetje een beetje Tante! Dewi. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Kalau Nusa itu harus mandiri Jadi gak boleh bergantung sama orang lain Nah Sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur Gak pake gosong lagi Iya, yeah, walaupun gak seenak buatan Uma sih <tuk> <tuk enggak killin hati> <tuk> Makanya Uma cepet sombu dong biar bisa bikin roti telur yang enak lagi eh tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi udah gitu Nusa juga rapin tempat tidur sendiri umah pokoknya umah nggak usah khawatir deh masya allah pintar ya anak umah <tuh> terima <tuh> <tuh> kasih ya sayang udah jadi anak hebat buat umah Abah dan Rara umah seneng banget dengarnya Anak Uma udah mandiri Rara juga mandiri ya, Ini aku taruh disini ya sendiri. Kalau ada mau minum ya Sake baju sendiri Iya tuh Uma Ia. Terus Hi, Rara tanpa sendiri hmm? Tidur sendiri mm -hmm. Rara juga pinter Oh ya Uma Apa? Roddy Kenapa? Raditeler buatannya Tante Dewi mm -mm. gos Gosong Iya umat Gosong Masa sih Wah wah wah wah, Ini pasti ngomongin aku ya Iya kan Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia Meskipun gosong itu kan Gosong Ada Tante Dewi Gosong kaya panci umat Tante Dewi Tante Dewi Scooby.